ありがとうございます。 ギターがよあぎパワー、テレマカシー。 あ Dari Adela Mania Community AMC nya Indonesia Lembayung Bening Lamungan Juga ada AMC r o n g g o l a w e DPC Bolo 501 RAFC Pokemon AMC Indonesia semuanya Kita goyang kali ini sosok artisnya Adela Lewat satu persembahannya untuk Anda Diana Rosita ラボのないショーティング rindu untuk setulur l a m o n g a n yo bareng-bareng ada ada kang nobi disana yang bisa nyanyi kita nyanyi b a r e b a r e Mojo Warno Kita goyang lagi coy Bersama Arneta Julia a d e l e Mojo Warno Community copy begitu banget audionya. I'm a big nigga! goyang bersama AVS l a m o n g a n kita goyang bersama Nada Audio Rental, p u d a k g r e s i k kita goyang sama-sama Ratna Antika a t e l a a t e l a a t e l a